Ja, yeah, ja. Yeah. Huh is dat? Wat is dat? udah oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah Beres tugas kita dulu mm -mm. Sekarang kita cek lagi jam mataharinya dulu Oke-keh okay, okay. Jangan lupa minjem HP Uma lagi dusa Oke okay. Yuk yuk, <coughs> yuk. Eh, <tunggu. coughs> Ayo wah, wah, kayaknya ada yang udah selesai ini tugasnya Nah, Uma bawakan ini buat kalian Jangan lupa dimakan ya Beres Uma Oh ja, yeah. Nusa mau pinjam HP Uma lagi. Boleh ya? Oh, boleh. Ayo, mau main game ya? <laughs> Makasih Uma. Bukan <laughs> buat main game, ben Tapi buat foto bayangan jam matahari yang tadi. Hmm, dulu lihat oh oke okay, oke, okay. posisi bayangan matahari pukul 7 pagi persis di batu satu. Oh, iya, nah iya. sekarang posisi bayangan pukul 10 bergeser di batu keempat. Bener juga. Bayangannya kok bisa geser ya? Berarti mataharinya bisa pindah dong? Hmm. Bukan mataharinya yang bergeser doh. Hah? Tapi karena rotasi bumi. Maksudnya? Hah? Hmm. Gini-gini. Hmm. Maksudnya, mm -mm. bumi berputar pada porosnya Kayak gini uh. Ketika kita sedang ada di sisi yang terang, itulah siang yeah, yeah. Dan ketika kita di sisi yang gelap, maka terjadilah malam Oh jadi gitu Ini buat rara ya, mm. hmm. ya. hmm, enak hmm. Kayak punya oh. rara yang stroberi Gelap deh, mataharinya dimakan rara sih <laughs> <laughs> Tenang Kalau mau matahari, bulan, atau bintang Masih banyak kok tabletnya Oh Nih Halal kan ya? Halal, Dul Cobain deh Oke, okay, oke okay. Enak <laughs> Rara, udah dimakan? Udah umudah, ma. Nah, gitu. Supaya badan sehat dan kuat, Abdul juga boleh makan ini setiap hari kayak Musa sama Rara. Oh, oke-oke, okay, okay, Umar. Dalam hadis, Rasul bersabda, Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, diberikan kesehatan badan, dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Oh, oh iya Nusa paham sekarang. Kalau badan sehat, kita bisa seru-seruan bereksplorasi tentang banyak ilmu. Apalagi tentang antariksa yang nggak terbatas kan, Nusa? Wah, betul Nusa. Ah, iya itu Kak Abdul. Yaudah, yuk. Dulu kamu di situ kamu di situ? Oke, okay. oke. Okay. Ayo kamu sapa. <laughs>